サラメサラメサラメサラメサラ Untuk、uh, yang lain-lainnya juga Kenapa n gak g d i k a r i m i n solusi Sehingga pemerintah bisa mendapat dana Yang bisa membantu ke orang yang sakit Atau untuk ke pendidikan atau ke yang lain、mm. Dan selama ini juga kita lihat banyak hal-hal yang dia suka itu Yang ketahuan gitu Yang n gak g ketahuan juga cukup banyak sekali gitu、mm -hmm. Jadi kalau kita mau adil, mau fair Sebenarnya kita harus Jujur gitu loh, terutama masuk pemerintah ini, ini n s o l u s i y a n g kita cari itu haruslah yang bermanfaat bagi masyarakat gitu loh. Ya, menurut Anda, win-win s o l u s i n y a apa? Contohnya apa sih? Yang win-win s o l u s i n y a itu ya, mungkin ya, yang seperti b s a d i j a g di ruang itu. Biaya-biaya、uh, untuk pesanan itu tidak perlu kita keluarin lagi, kita cari win-win s o l u s i o n misalnya dikenakan denda atau apa, sehingga barang ini bisa dijualin. Dan dananya itu bisa buat ke, untuk membantu orang miskin,、ya. untuk membantu orang sakit, untuk membantu p e n d i d i k a n gitu loh. Oke,、okay, baik、ya. terima kasih. Suleman, ya. ya, ya, selamat sore, Pak Hari. Silakan, Pak Hari. Jadi, memang kalau secara pandangan, secara awam i t u ya, itu sayang sekali. t e b i h kalau menurut hukum, sebenarnya itu memang harus begitu. Kalau misalnya kayak minuman t e r a s h i r o k o k itu memang udah layaknya seperti itu. Karena kalau tidak, kalau misalnya nanti dilelang segala, itu bisa menjadi permainan lagi. s a y a jadi dapet secara murah i tapi u t kalau untuk makanan ya misalnya dulu pernah itu di t a n t a r kebang katanya satu kontainer apel dibuang k a n t a r kebang di garuk gitu sampai ke dalam dalam waktu beberapa jam udah diambil sama pemulung dan itu bisa dijual di lapak-lapak gitu ya、hmm. jadi memang、uh, hukum memang harus dijalankan sama dengan orang di penjara, di penjara juga kita biayanya banyak itu ngasih makan orang di penjara tapi memang harus begitu adanya Apalagi kalau barang-barang semacam、uh, obat-obatan terlarang, minuman k e r a t rokok, diantaranya itu memang harus seperti itu, suka nggak suka. Jangan kita bicara secara pandangan awam. Minimal k a y a yang kelihatannya ya miliar miliar, tapi memang harus begini. y a Perwin. Ada sama saya Pak e r w i n Halo ya. Silakan h Perwin. Iya, saya setuju j u g dengan silakan c b a c o b a gitu ya. Masalahnya、uh, dengan k o n s u a s i itu kan akan menghilangkan.、Uh, meng b a n y a k m a salah lagi di masa depan kita gitu a n rokok kan jelas-jelas、uh, kita sedang、uh, apa itu mendukung do green itu、uh, di dunia, jadi kalau misalnya rokok kan lebih lama, lebih bikin polusi itu、hmm. ya, setuju aja dengan nama、yeah. ini oke,、okay, terima kasih Pak e r i n ya, selamat dari Ibu Yulia halo, s i l a k a n Ibu iya saya setuju sekali、hmm, dengan dengan pemusnahan rokok itu、uh -huh, kenapa setuju ibu selamat sore pak Rudi ya silahkan pak Rudi ya sangat setuju itu dibakar karena rokok itu bisa membunuh manusia、uh -huh. oke、okay, terima kasih pak Sumali halo ya bu silahkan pak nah, kalau saya setuju dengan pemusnahan bu ya、uh -huh. Karena untuk memberi efek jerah hukum secara jangka panjang, Bu. Misalkan kalau, kalau hendak dibakar barang sitaan, lalu kita merasa sayang secara ekonomis, itu nanti akan jadi permainan, Bu, secara oleh antara produsen dengan untuk m e n e b u s barang tersebut kembali dengan mendapatkan harga lebih murah. Nah, jadi lebih baik dimusnahkan untuk efektivitas jerah hukum cara jangka panjang oke,、okay, terima kasih Pak Semandi Pak Hendra, selamat sore s i l a k a n y a kalau benar-benar d i m u s t a k a n semua setuju aja itu jangan alasan aja yang dibakar berapa persen gitu aja ya、hmm. terima kasih nah, Pak Andre. selamat sore s i l a k a n、uh, saya sangat tidak setuju dengan beberapa penengarnya tadi, karena Uh, yang harus saya tanyakan itu apakah rokok itu merupakan sesuatu barang yang terlarang di Indonesia Saya rasa bukan karena itu bukan termasuk narkoba atau sesuatu yang bisa membahayakan Yang dilarang lah ya istilahnya Jadi kalau kita mengatakan pemusnahan itu、uh, s a a n g t sangatlah disayangkan karena Toko juga dijual bebas di sini gitu. Jadi kenapa kita nggak kenakan、uh, denda atau biaya cukai yang ditetapkan pemerintah? Kemudian、uh, dananya itu buat pemerintah. Berbeda、mm -hmm. dengan negara-negara、uh, maju di mana mereka sudah rakyatnya sudah itu mapan, sedangkan di sini itu rakyat banyak yang susah gitu.、Mm -hmm. Jadi dananya itu bisa dimanfaatkan untuk mereka semua. Terima kasih lu. Oke, pak Teddy. Sorry. Silahkan Pak t e d d Ya, y pemusnahan saya setuju, tapi bukan harus dibakar. Itu、mm -hmm. boleh dimusnahkan, d i h a n c u r k a dibikin pupuk kan bagus. m Emang bagus kasih petani. Jadi、yes. bagus bu. Terus kasih sedikit p e s i s i darah. Jadi kan orang nggak bisa digunakan lagi untuk pupuk tanaman. Jadi bagus. m a kasih. Ya selamat sore Pak Iwan. Ya sore. Kalau sorry. menurut saya sih、eh, untuk produk、eh, rokok. memang seperti itu karena kan pertama maupun juga tidak baik untuk kesehatan kemudian juga memberikan efek jera untuk、eh, para penyeludup dan lain sebagainya itu、eh, agar mereka tidak malas merusak、eh, kesehatan b a g a i m a yang di Indonesia tapi untuk produk-produk lain yang、eh, yang sekiranya berguna itu mungkin hal itu dapat d i p e r t i m b a n g k a n terima kasih ya, selamat sore Pak Julius ya, selamat sore s i l a h a n Pak Iya, saya mau kasih komentar aja. Yang dibakar itu semua atau sebagian sih? Oke,、okay, terima kasih. Oke.、Okay. Yang dibakar semua atau sebagian, ya itu pertanyaannya. Ya, Pak r o n i selamat sore. Selamat sore, Bu. s i l a k a n Pak r o n i Ya, bagi saya sesuatu hal yang nggak bagus, dimusahakan lebih bagus daripada tidak dimusahakan. Malah sebagai semacam satu ajang pengelapan g dari, p i h a ya, k terkait yang akhirnya lebih bagus gitu daripada selama ini kita tahu ada... サブサフ uti、パタン、ドアヒロ、ダパタン、ス、hmm. ペシフィカ、リポート、バカリポート、タピカロンがリポート、タ a カ a ンがリポー n パタサイエン i ポート、a ピカン、i ポート、a パラッ i ナンカピニ i パティニタ、パティニタ、パティタン、パ a ィタ i パ i ィタン、パティ a ン、パティタ t パティタン、a ティタン、パティタ a パティタン、パティタン、パティタン、パティタン、パティタン、パティタン、パティタン、パティタン、a テ a タン、パテ e タン、パテ u タン、パティタン、パティタン、パティタン、パ a g i Lebih bagus i パテ ya. di apa itu di m u s a k a k secara terbuka. Iya, terima kasih. Nah, Osman. Ya, s o l e h Dari、Pak. segi bisnis,、eh, mestinya kepolisian n u s u t dong itu kenapa sih bisa m u n c u l barang-barang ilegal begitu kan? Kpr, kpr bea kan s a m a h jadi ilegal.、Gitu. Ini a d a yang nggak e b a g i a n gitu?、Loh. Tapi kalau secara kesehatan, saya setuju sekali 100% dibakar ya semua. Rokok g g a k ada gunanya. Terima kasih. Iya. Ya, Pak Sandi, selamat sore. b a Pak Sandi, selamat sore. Ya, selamat sore, Bu. s i l a k a n Pak Sandi. Nah, jadi, ini setuju ya, untuk di musnahkan, terutama seperti yang dikatakan. Dan, Pak Sandi dulu itu ya. Jadi, unsusnya untuk seperti ketus a t u s a b u s a b u ekstasi, itu banyak sekali yang ditangkap sampai pengerupakan k u r m a p a t r i k n y a t u tapi kita nggak tahu barang itu di kemana kan jangan-jangan emang terjadi dijual lagi oleh oknum-oknum yang tidak b e r a n g jawab seharusnya k a l a menurut saya itu seperti di Amerika oleh IE itu kalau ada penangkapan pen -pen penangkapan itu harusnya langsung dimusnahkan di tempat t u bu h sabu-sabu itu disita n oleh jaksa ada lurah ada RT-RT kalau perlu nah diambil mungkin satu dua butir sebagai atau dibikin berita acara nah berita acara itulah dipakai nanti b e r t i kepengadilan jadi barang tersebut n g g a sampai kita oleh polisi ditaruhnya di mana kita nggak tahu nah akhirnya menimbulkan apa、eh, lagi ke market nah ini harus dijaga menurut saya bisa terima kasih terima kasih pak Citto halo ya silakan pak ya kalau saya t u j u ya dimusnahkan saja kenapa? yang pertama itu ada tahun-tahunnya itu kan benar-benar itu penyelundupan、hmm. nomor satu penyelundupan ya di habisin aja l a r a n g n y a yang kedua merupakan suatu、uh, tidak baik u n t k e s e h a t a n yang ketiga kalau disana n gak g d i s u n d u n gak g dihabiskan nanti itu pabrik-pabrik、uh, toko k pada rugi banyak dan negara juga rugi tuh karena itu kan penyelundupan di mana mana harus k a l u tuh penyelundupan memang harus tindak tegas jangan hanya barangnya disimpan nanti ada expired entah kemana itu barangnya kan i t u masih oke、okay. ibu tuti ya halo silahkan ibu ya、uh, kalau saya yang penting itu untuk kasus penyelundupan itu、uh, penyelesaian terhadap kasusnya artinya、uh, Oh, kayaknya masalah p e n j e r u n d u p a n itu gak cuma baru kali ini kan sering sekali terjadi Jadi、e, bagaimana caranya supaya hal tersebut jangan sampai e, menjadi pengulangan yang, yang berkali-kali Tapi untuk masalah barangnya t e r u serang t karena sifatnya itu adalah rokok Mungkin barang-barang yang sifatnya mengganggu kesehatan ya memang harus、e, langsung dimusnahkan Yeah. Yeah. Terima kasih yeah. Ibu y、yeah. a